بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي وعد من عطاه بدار السلام وهو الذي فضلنا من مخلوقات في العالم والصلاه والسلام على سيد الامم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم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 serta diususkan pula untuk kesembuhan dari Ustaz Haji Ansorudin yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shaliha. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu Al Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminar rahmanir rahim, malikiddin. Iyakana abudwa iyakana setainih dinas siratul mustaqim siratul ladhina anam ta'arihim waril maktubi'arihim waladuddin amin amin amin ya rabbal alamin hadirin bapak bapak dan ibu-ibu dan juga para pendengar setia radio MSK dimanapun anda berada selanjutnya marilah kita sama-sama akan mendengarkan dan menyimak kajian Al-Quran kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bung Keromat Ustaz Al-Haj Ali Hasan Bahar USMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa imami na wa hujjati na wa maulana muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan ke allah subhanahu wa ta'ala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 arsitek bangunan ada tembok tembok Cina tapi kalau bangsa Arab mereka arsitek kata-kata kalimatnya bagus dipilih itu kecenderungan mereka turun Al-Quran yang susunan kalimatnya bagus mereka nggak bisa menjawab ditantang sama Al-Quran ayo buat sampai ada alif lamim hamim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 batu kali, batu bata, lihat, lihat indahnya. Silahkan, silahkan kamu buat. Nih, nih materi dasarnya dari batu yang kamu tahu, dari semen yang kamu tahu, kurang, kurang lebih, lebih, kurang lebih, alif lam mim hamim kaf ha ya ainsod. itu menjadi teguran bahwa Al Qur'an ini huruf-hurufnya kamu kenal.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 Masih percaya dengan nabi-nabi yang kita hormati dan kita agungkan. Sedangkan kaum musyrik Mekah itu tidak percaya. Mereka itu menyembah berhala sehingga orang-orang yang beriman akan gembira. Benar, terjadi kekalahan bangsa Romawi kemudian mereka menang lagi dan orang-orang yang beriman akan senang. Belum terjadi, sudah diberitakan. Begitu juga kisah informasi tentang Fir'aun.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 Itu yang menarik yang menarik kepalanya di ubun-ubunnya. la ilam yantahi bin Kalau mereka tidak berhenti kelompoknya Abu Jahal mengganggu Nabi Muhammad, melarang orang yang salat, lanasfa'am bin Kami akan cabut ubun-ubunnya. Falyad'u nadiyah, Biar nanti dia mengambil kelompoknya, memanggil kelompoknya, memanggil gengnya.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 Kalau ada orang yang suaminya meninggal dunia, ada namanya masa-masa masa iddah. Kalau yang diceraikan, dari mana Nabi Muhammad belajar kalau ada orang bercerai? Saya talak kamu. Ini yang boleh ngomong laki atau perempuan? Hah? Seorang laki, seorang suami mengatakan kepada saya talak kamu satu. Ada masa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 mukjizat dari segi ilmu suara. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, suara kita nggak bagus aja. Huruf-huruf Al-Quran itu dilakukan penelitian oleh para pakar ponetik ilmu suara. Dan sekarang masih terus dikembangkan namanya i'ajasauti. mukjizat secara ilmu suara. Itu sesudahnya. Kulauzubirobbin nasi.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 Namanya ta'awuz, istilahnya itu ta'awuz. Hukumnya apa ta'awuz itu? Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl fa idza qara'atal billahi rajim. Surat An-Nahl ayat 98. Apabila kamu kamu di sini siapa? Ah.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 belum balih, gak usah pakai akil, belum balih, belum sampai, belum akil, maaf, belum akil, gak usah pakai M, belum akil, belum cukup, karena nanti, faizah qara'ta alqur'ana, faizah izbillahimina syaitan, nirrajim, faizah qara'ta, maka apabila kamu, Mau diterjemahinnya apa? Sudah membaca atau akan membaca? Ah, itu nanti nggak bisa. Baru belajar bahasa Arab dua hari. Koro'ah. Ini masa kerja, kata masa, kerja, masa lampau. Telah. Wow, Ustaz. Ini baca auzunya setelah baca Quran. Karena ini kata kerjanya ini masa lampau. Tuh, baru dua hari belajar bahasa Arab. orang kalau baru 2 hari di Jakarta sering nyasar nggak? sering, sering nyasar 2 hari di Jakarta, gaya betul nyasar sana, nyasar sini nanti dulu, Al-Quran itu luas karena tidak semua sahabat Nabi pun berani menafsirkan Quran, sampai Sayyidina Abu Bakar As siddiq radhiyallahu anhu Ardo. yang saya ingatkan pada beberapa kesempatan yang lalu, ada orang pakai kaos Manchester United, satu As siddiq belakangnya My Khalifah emang Sainab Bakar pemain bola yang bener aja itu penghinaan untuk Sainab jadi tolong kalau ada yang punya garment ada yang punya itu kalau ada yang mau cetak kamu... satu, nanti 10 sahabat Nabi Al-Ashram Mubasharin jadi kaos bola semuanya kalau ada 10 sahabat yang Nabi beritakan akan masuk surga masuk kaos bola semuanya ini namanya umat yang mohon maaf, melecehkan dia gak sadar siapa Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar itu membangun peradaban bukan pemain bola kalau pemain bola itu hitung-hitungan kontrak ya apabila kamu ah koro'a itu bentuknya memang fiilnya namanya fiil maldi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 Kalau bebasin enggak mau terikat dia. Semua boleh. Al-Qur'an itu mengatakan bahwa wudu setelah salat. Karena ayatnya menggunakan fi'il madi. Fi'il madi itu dalam bahasa Arab artinya masa lalu. Jadi, fa iza qumtu nanti akan lahir, akan lahir orang-orang yang tersasar tadi. Akan ada. Aliran yang mengatakan wudunya setelah sholat. Faidah salati. Kalimatnya memang dengan fiil maldi, tapi maksudnya itu akan dari mana mendapatkan itu dibantu oleh hadis nabi.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 tiga kali jadi waktu sholat tuh tiga kali dari mana nah itu tadi nanti akan lahir mazhab bukan mazhab kalau mazhab ada aturannya akan lahir pemikiran wudhu setelah sholat iya yeah.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 Jangan sampai setan. Karena setan, setan itu, itu tidak pernah, pernah mengganggu, mengganggu secara, secara direct dan langsung. langsung. Tapi dia menggunakan tipu daya. Yang buruk menjadi bagus itu kerjaan setan. Yang bagus menjadi buruk. Kerudungan ya buat wanita. Pakai kerudungan kamu kayak TKW. buka dong sedikit biar nggak seksi kayak nenek-nenek itu setan tuh setan nggak pernah bilang jangan pakai kerudung jangan nggak setan bilang kurang seksi pakaian kamu akhirnya dibuatlah oleh setan you ken setan buat dan setan nggak pernah pamerkan itu di kampung nggak pernah ada ajang bergensi jalan Nabi kita sudah bilang, Ada dua kelompok yang pasti masuk neraka, tapi aku enggak sempat ngelihat dan berjumpa mereka. Yang pertama kata Nabi Rijalun alehim sial Nabi kelompok orang laki-laki yang memegang pecut. Dia memecut hamba-hamba Allah.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 Jalan, jalan itu jalan. miring dan memiringkan. Miringkan. Itu siapa tuh namanya tuh? Itu. Yang jalan gitu-gitu. Kan? <laughs> Rambut mereka tuh kayak punuh kontak. Nah dia bilang apa? La yadukurnal janatawalaya jidna riha Gak akan, akan masuk surga, surga. Dan gak akan mendapatkan mereka semerbak surga. Setan itu nggak pernah bilang buka aulat nggak pernah. pernah.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 Lalu bagaimana kalau dia berjalan bersama Allah Subhanahu Wa Taala? Gak yang berani mengganggu. Mau baca Al Qur'an, ini bacaan sempurna. Jangan sampai saya mendangkalkan Al Qur'an. Jangan sampai Sheikh Muhammad Al Ghazali, ulama besar Mesir, Allah Ya beliau yang selalu mengatakan dahulu ulama-ulama dahulu, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi' tabi'in, tabi para ulama dahulu, mereka kalau membaca Al Qur'an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 tiga waktu doang, cuma tiga waktu. Saya mau tanya, saya bilang zakat dua setengah persen tuh mana ayatnya? Hai, hey? salat rukuh sujud anggota sujud, boleh nggak kita sujud kepala kita begini? Boleh nggak? Ini harus anggota sujud dari mana?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 berarti anda gak masuk surga dong no? bukan seperti itu yang tidak disebut Al-Quran kita lihat lagi apakah itu bagian disebut dalam hadis Nabi disebut kesimpulan dari beberapa hadis Nabi karena berapa menit Lima menit lagi jangan sampai Al-Quran itu dangkal sehingga dianjurkan tidak wajib hukumnya meskipun ada ulama yang mengatakan kalau mau baca quran wajib auzu ada pendapat jangan dipaksa lalu sebagian lagi mengatakan karena yang dimaksud faiza korok tal Quran apabila kamu membaca Alquran kamu di sini siapa pertama pasti Nabi Muhammad Wasallam tetapi nanti ulama menjelaskan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 nggak dapat pahala masa nggak rugi biasa aja tuh nggak wajib kok nih itu orang gimana seperti pedagang nggak ada yang beli hari ini nggak biasa itu itu sedikit apa dia sedikit wabillahi taufiq wal hidayah dia dia men perlu mendapatkan tidak mendapatkan pahala masa nggak rugi sampai imam ash rahimahullah mengatakan saya mendapatkan ilmu paling banyak setelah saya pelajari ini semua dari ulama-ulama dua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 kalau belum azan Nabi mengatakan diantara yang akan mendapatkan azab pertama-tama adalah orang yang baca Al-Quran orang yang berilmu mujahid orang yang jihad kori Al-Quran Alim Wal Mujahid Imam Qurtubi di dalam mukaddimah tafsirnya beliau mendetilkan tentang itu Karena beliau mengatakan bahwa Nabi sudah mengingatkan. Lalu nanti mereka itu semua mengatakan ya Allah, kami kan kori, kami udah baca. Ya, ya. kamu baca bukan untuk aku. Setan masuk nggak itu berarti? Kamu baca lisumah supaya Makanya auzu, ma mohon perlindungan jangan sampai awalnya mungkin baik mungkin ini. Yang pertama-tama azab itu kori.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 Mm -hmm. and <laughs>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 Kenapa sih nah, Tuhan nggak tunjukin sama kita Jin kelihatan? kelihatan. Kalau kelihatan kita nggak jadi makan. makan, mau makan gede bener nih. <gak> <Iya. tuk> kenapa ditutup? Ini rahmat Allah besar. Coba kalau kelihatan, mau makan nggak jadi makan? <gak> iya, mau nikah mau pernikahan nih? Jin kan datang juga, juga, juga tuh, untung tuh. aja nggak kelihatan. Coba kalau jin datang pengantennya gemeter, terus nggak jadi. Allah sudah tutup, jangan coba-coba. Udahlah yang udah ditutup, biarkan. Jangan cari-cari malam Jumat panggil. Akhirnya akhirnya yang datang bukan jin, rajanya jin, setan.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 b ba kemudian alif sin mim tapi kan dihapus tuh tidak ada bismillahirrahmanirrahim tapi kalau dalam ikrar kan ada ah. apa rahasianya minggu depan aja kita bahas ya supaya mimpinya itu dapat waktu baik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 Nah, ini masuk kategori ijaz resmi, bukan resmi, rasmi. Mukjizat penulisan Al-Qur'an. Satu lagi mukjizat namanya kan ada mu'jizat suara, mukjizat informasi, mukjizat hukum. Ini mukjizat penulisan. Penulisan Al-Qur'an itu punya rahasia. dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bak di sini artinya, bak itu memang artinya dengan dalam bahasa Arab itu artinya dengan. Apa yang dimaksud dengan makna bak di sini? Artinya dengan menyebut, dengan memulai. Aku memulai dengan. Aku Bersandar Karena nanti bak itu dalam bahasa Arab Dan juga dalam Al-Quran Itu bisa artinya nempel Nempel Saya nggak bisa kalau nggak nempel sama Allah Coba lihat Kita jarang baca Al-Quran saja Hati kita gimana Coba latihan Tidak sholat dua bulan Habis itu meninggal dunia Na'ud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 Pakai satu tambah Jadi dua puluh Kenapa sih sembilan belas Karena Di api neraka itu Ada malaikat yang menjaga api neraka jumlahnya Alayhatis ata'asar Siapa yang membaca sering membaca Bismillah Yang jumlah aksara hurufnya itu Sembilan belas Akan diselamatkan Dari bahaya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 mengambil kalimat yang lain tapi kenapa yang dipilih Allah untuk malam ini Allah kata Syekh Mutawali Sharawi kalau kita hapus satu alifnya menjadi lillah seandainya Rahman roknya dibuang jadi apa jadi apa jadi Pahamullah, Allah, alif, lam, lam, ya, ha, alifnya dibuang, lamnya dibuang, lahu, lahu al-mulku wa lahu alhamdulillah, miliknya, untuknya, dibuang lagi lamnya, hu, makanya suka ada orang berzikir hu, hu, yang dimaksud huawu.